Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masjid yang dibangun oleh Rasulullah Ada Qubak di selatan Masjid Nabawi di tengah Ada Masjid Bani Salim di utara Yang kemudian nanti berubah menjadi Masjid Kiblatain. Ini Tiga masjid pertama ini Semuanya bernama Awal adalah masjid sesuai nama kampungnya. Ini untuk memperjelas cakupan tanggung jawab wilayah dakwah yang diampu oleh masjid tersebut. Ini masjid Kuba, wilayah dakwahnya sewilayah Kuba. Ini masjid Nabawi, wilayah dakwahnya sekota Madinah. Ini masjid Bani Salim, wilayah dakwahnya seluruh kampung Bani Salim. Ini masjid Ashifa wilayah dakwanya setamba harusnya masih tambak gitu aja. Jadi dulu ketika Mangkubono satu membangun keraton Yogyakarta maka masjid itu ada satu masjid gede kauman, induk tanggung jawab dakwahnya adalah seluruh negara kemudian ada masjid kagungan dalam patok negoro patok negoro itu ada 4 melangi pelosok kuning dadapan dan dongkelan ini di 4 penjuru menjadi pos-pos masuk ke kota Yogyakarta pada awalnya di pelosok kuning melangi dongkelan dadapan, di empat arah mata angin itu ada masjid kemudian masjid kagungan dalam itu ada total 81 keliling muter masjid ini dibikin sedemikian rupa untuk menjadi satu kekuatan pertahanan militer satu kekuatan pembinaan masyarakat satu kekuatan bahkan sampai halal kecil seperti sertifikasi halal setiap masjid dipimpin oleh kaum nah kalau ada rakyat itu mau makan ayam itu gak boleh nyembelih sendiri yang punya otoritas untuk nyembelai ayam itu cuma bah kaum seorang alim yang mengerti bagaimana cara menyembelih untuk Allah sesuai tata cara syariat Islam maka kalau misalnya dulu di zaman kakek saya masih kakek saya juga jadi kaum jadi kalau ada tetangga itu mau nyembelai ayam itu ayamnya dibawa ke tempat kakek saya. Disembelehkan oleh kakek saya. Baru dibawa pulang untuk dimasak. Enggak sembarangan boleh sendiri itu. Enggak bisa. Kenapa? Ini soal otoritas ilmu. Orang yang memahami halal haram. Gitu ya. Jadi Caranya sampai sedemikian. Nah, wilayah dakwahnya kemudian jelas. Sehingga... Masjid-masjidnya sampai sekarang Kita kalau melihat di Jogja Nama masjid banyak yang sesuai nama kampungnya Masjid Jogokarian Di tempat kami Masjid Danunegaran Masjid Banyak sekali Masjid Besar Mangkuyudan Masjid Patang Puluhan Masjid Keparaan Masjid Pujokusuman Semuanya sesuai nama kampung masing-masing Kenapa? Karena tanggung jawab pilih dakwahnya spesifik Maka masjid itu berarti ijtihad kita sekarang harus punya peta dakwah Peta dakwah memetakan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dakwahnya sampai pada level yang sangat jelas Misalnya Jogokarian tahun 2005 punya data dari 3.100 jiwa warganya yang sudah taklif mencapai 2.300 orang. Dari yang sudah taklif 2.300 orang itu yang belum sholat 320 jiwa sudah wajib sholat tapi belum sholat. Ini menjadi program. Misalnya kita punya target tahun 2005 dalam 10 tahun 300 orang ini harus sudah sholat semua. Jadi bagaimana caranya? Karena tahu ada datanya itu dia belum sholat, kita datangkan ustadznya ke rumah. Tidak kita minta datang ke mesin, bapak belum sholat ya? Ini mesin. Datang dulu ke rumah, bawa berbagai macam bingkisan, termasuk sarung baru, baju koko baru, peci baru, mukna baru, gitu ya diserahkan kepada yang bersangkutan bapak, ibu, ini ada bingkisan dari masjid malah malah saya kok dikasih begini malu saya belum bisa sholat monggo, nanti kapan ada waktu mulai minggu depan boleh saya insyaallah akan datang saya ajarin pak gampil kok, mudah kok ini yang kita lakukan mau baliknya datang ke rumahnya ngajarin sholat sampai bisa sampai seneng, bukan cuma sampai bisa tapi sampai sebenarnya ada peta dakwah yang jelas. Yang kemudian tadi sensus itu kalau di Jogokaryan update datanya per tahun menjelang Ramadan. Di situ ada gambar peta besar dakwahnya tiap rumah ada warna tersendiri yang ini adalah memang limited access ya data ini. Ada rumah warnanya hijau tua, berarti keberpihakannya kepada dakwah sangat kuat. Ada gambar kubahnya. Berarti sudah rutin berjamaah lima waktu ke masjid. Ada gambar kepala untanya, berarti sudah rutin berkurban setiap tahun. Ada gambar koinnya, berarti sudah ziswafnya selalu melalui Baitul mal masjid. Ada gambar kaabahnya, berarti pernah haji atau umroh. Ini data ini penting. Sampai kemudian kelihatan kalau ada yang hijau tua, ada yang hijau muda, ada yang kuning, ada yang merah nah merah ini musuh dakwah rumah merah musuh dakwah gitu ya nah dulu sampai kemudian bisa diskenario dengan demikian indah saya sejak tahun 2000 sudah sering bergabung dengan kegiatan-kegiatan Jogokarian tapi menikah 2004 dan tinggal resmi di Jogokarian mulai 2004 nah saat saya mau cari rumah itu tahun 2004 itu takmir itu mengarahkan Mas Salim prioritas cari rumah di daerah ini ini apa ini Brooklynnya Jogokarian nah, daerah ini Broklinya Joko Karyat. Kalau bisa, cari rumah di sini, biar kemudian bisa menambah anasir perubahan di tengah masyarakat yang di sana. Menguatkan yang di sana. Ini sampai harus begitu. Kenapa? Karena ini peta yang jelas. Yang bisa kita manfaatkan untuk menyusun program-program dakwah yang real. Kemudian, pemetaan potensi. Untuk diajak ke masjid, apa sih orang-orang ini yang menjadi potensinya? Kita bisa melihat, oh, ternyata orang-orang ini suka bersepeda olahraga bareng-bareng, tiap minggu pagi nyepeda ke satu tempat maka di Joko masjid kemudian menginisiasi dibentuk namanya The Jamboil Jamaah Masjid Bersepeda Ontel kita bikin gerakan takmir kalau ke masjid pakai sepeda ontel untuk mengakrapkan diri, mulai dengan sepeda itu setelah itu kemudian dibentuk organisasi ada seragamnya seragamnya pakai baju batik ada bordir di belakang gitu ya bagus kemudian namanya jambul jemaah masjid bersepeda ontel pakai ikat kepala kayak Cokro Aminoto tadi gitu terus kemudian sepedanya ada di situ dibikin masjid mengadakan bursa aksesoris sepeda ontel dari tas tasnya yang dari kulit lampu-lampunya yang lampu masih lampu minyak gitu ya terus apa barang-barang kuno macam-macam itu kita undang ramai dan akhirnya mereka bergabung, jambuel akhirnya nyepeda bareng-bareng, ahad nih teman-teman yang belum sholat ini diajak nyepeda bareng sampai ke satu waktu, tempat mau masuk sholat duhur atau bahkan mampir dulu yuk sholat duha dulu Nah mereka ikut mampir tapi diajak sholat duha pak celana saya kotor gak apa-apa pak, ini saya sudah siapkan sarungnya Baju saya tadi kena najis jadi banyak kan alasannya gitu ya. Nah ini persembahan dari jambul untuk bapak baju baru, silakan dipakai pak. Anu eh belum mandi junub. <Susur> ada yang begitu? Ya, sudah siap, disiapkan. Ini pak alat mandi sama anduknya, silakan. Ya. Ha? <Susur> Sampai pokoknya nggak ada alasan untuk nggak sholat itu ya ini ya, habis sholat, rileks, duduk-duduk bareng ngobrol, santai kemudian dia bisa curhat saya itu anu ya pak ustad gini-gini, gini masalah rumah tangga masalah pekerjaan, masalah macam-macam curhat, dengerin itu tanpa terasa sampai duhur waduh sudah duhur pak, kita sholat habis duhur, kemudian yuk kita pulang Nah pulang, jajan dulu pak, sukanya apa? tongseng, oke okay. minggok ke tempat tongseng, makan tongseng bareng-bareng dibayarin, ditraktir pakai dana mana? dana dakwahnya masjid memang kita menyediakan kotak info khusus untuk dana dakwah jadi jangan tanya kalau dana dakwah itu untuk makan-makan kenapa? yuk, dakwah itu salah satu maknanya di kamus lisanul arab adalah nida'atulid ta'am undangan untuk makan-makan jadi anda itu belum berdakwah kalau belum nraktir karena ada, ada ini, ini ya. jambul dari data itu kita juga melihat, oh ada yang belum sholat ternyata mereka itu adalah Penggemar mancing, oh, tiap akhir pekan itu pasti pergi mancing. Sukanya mancing, ikan ini, daerah ini, ikan ini, daerah ini. Itu sampai salah satu takmir yang luar biasa menurut saya. Itu mobil serenanya dijual, ditukar Luxio 3. Kemudian Luxio 3 ini dikasih label semuanya. Mancing mania masih joko karyam toko apa ngajak orang-orang yang mancing itu mas mau mana mancing nanti gabung aja mancingnya bareng-bareng kalau pakai motor ke hujanan loh mas Lain mobil aja mobil akhirnya bermobil mancing makan dijamin karena pasti nanti di di diterkahir gitu ya ngobrol sepanjang jalan dekatin kemudian diajak sholat dulu mas gua sholat mas celana pendek eh saya hal-hal sanya kan gitu kan ini dikasih sarung celana. Wah, nah kalau cuma sarung nanti isis gitu ya. Ya ini celananya. Ada gitu ya kita kasih color celana color ya yang all size gitu ya. Terus apa ah pokoknya segala alasan untuk enggak sholat harus kita tepis. Kita antisipasi gitu ya. Macam-macamnya itu kita antisipasi. Terus kemudian udah lama-lama makin terbiasa mancing sambil sholat sambil nunggu umpannya dimakan ngobrol gitu ya tentang berbagai macam hal hakikat hidup <laughs> macam-macam uh pokoknya asik itu namanya mancing mania masjid jogokarian akhirnya kemudian para pemancing ini nanti bikin kaos gitu ya kaosnya berbunyi mancing sergep masjid sergep wih <laughs> mancing rajin ke masjid juga rajin gitu naritulisanya nah Ketika demam batu akik Masjid itu beli mesin Mesin cuttingnya, mesin untuk gerindanya, mesin untuk gosoknya Beli Dipasang depan masjid Ada yang kita tugaskan untuk jagain mesin ini dan mengoperasikan Semua yang mau gosokkan batu, di datang Akhirnya datang pada gosokkan batu Waktu sholat, ah, sholat dulu ya mas yuk sholat dulu Mohon saya Anoy, kayak begini, gak apa-apa. Ini sarungnya mas, tak sediakan. Jadi yang jaga alat gosok aki itu sudah menyiapkan sarung dan lain sebagainya. Ini mas, perlu peci mas? Ini ukurannya berapa? <laughs> dan siap, gitu ya. akhirnya salat. Ini jalan. Ini proses bagaimana kita kemudian melakukan dakwah itu harus pendekatannya memang sesuai dengan taklif mereka, mengikat hati mereka. Bukan kemudian langsung mengatakan barang siapa tidak sholat berjamaah ke masjid. Rasulullah mengatakan seandainya beliau mau beliau suruh orang untuk adan dan sholat didirikan, lalu beliau kumpulkan kayu bakar seluruh Madinah, itu yang tidak pergi ke masjid bakar rumahnya. Ya hadis itu ada, tapi kan tidak untuk disampaikan dalam konteks semacam ini, gitu kan? Jadi dalil itu ada tempatnya, ada suasananya, ada masing-masing bagaimana dia menjadi menjadi utama. Tidak kemudian asal dibacakan di setiap keadaan, enggak gitu. Itu bukan dakwah. Itu namanya tabligh. Kalau tabligh begitu, tabligh itu menyampaikan. Kan tugas kok menyampaikan, terserah. Ah, itu tabligh. Kalau dakwah itu ada unsur menarik, ada unsur merayu, ada unsur mengajak, ada unsur menjebak, pasang umpan gitu ya, biarkan mereka kemudian menjadi orang-orang yang terjebak di jalan Allah. Gitu. Ini indah. Jadi peta itu akan sangat bermanfaat. Nanti ada peta potensi kan? Ini ternyata bisa ini, ini ternyata bisa ini, ini ternyata bisa ini. Setiap ada hal-hal tertentu kita bisa kemudian memberdayakan mereka. Ada yang kemudian itu ya, itu susah diajak ke masjid. Nah, potensi penyakit kita sudah punya datanya kemudian dokter dari klinik masjid mendatangi, mendata Kalau berkenan, berobat ini dimasukkan, macam-macam potensi ekonomi kita sudah punya data oh ternyata ibunya jualan dotek oh bagus, nanti satu pengajian yang agak gede, kita pesan konsumsi ke beliau oh ternyata ini anaknya begini sakit ulung sekolah macam-macam jadi kan sampai ada yang mengatakan oh jokokaren itu saldo infaknya selalu nol bukan selalu nolnya yang penting tetapi bahwa infak itu selalu kemudian terberdayakan untuk menjadi amal saleh orang berinfak itu kan pengen segera berujud jadi amal saleh nah kalau masjidnya dengan begitu bangga mengkon saldo infak sampai jumat ini 450 juta rupiah 450 juta di rekening takmir sebelah masjid dengan pengumuman dari pengeras suara, itu ada yang sakit gak? bisa ke rumah sakit tragedi dakwah gak? tragedi sebelah masjid, ada yang kemudian gak bisa sekolah karena gak punya biaya dengar pengumuman masjid punya dana 450 juta sedih gak? sedih jadi ini proses bagaimana memahami dakwah dengan benar Takmir yang juga memahami amanah dengan benar tugas mereka itu bukan ngumpulin dana tugas itu mentasarufkan hartanya jamaah supaya menjadi ibadah yang manfaatnya besar dan berpahala buat mereka data itu juga sangat bermanfaat untuk menarik sesuatu yang lebih besar gitu ya misalnya ada donatur tiap Ramadan, Ramadan kemarin ada data dia nyumbang 200 kg gula ketika berikutnya mendatangi ke donatur itu, gak perlu ngulang dari awal Bapak, Jazakumullah khairan atas amal solehnya pada Ramadan yang lalu Alhamdulillah telah menyumbang 200 ribu kg gula Jazakumullah khairan. pertanyaan di bawahnya bukan tahun ini berapa, pertanyaan di bawahnya tahun ini berapakah yang akan ditambahkan dari 200 itu 200 sudah harus sama dengan tahun kemarin. Tahun ini mau tambah berapa. Sehingga Alhamdulillah dana takjilan kita yang tahun kemarin kita bisa menjamu antara 1.200 sampai 1.400 orang setiap hari makan besar di Masjid Jogokarian itu kita bisa tingkatkan setiap tahun. Kenapa? Karena semakin banyak anak kos yang oh, <laughs> datang. Nah, tapi kemudian bisa kemudian diperdayakan dari tadi. Orang-orang yang kemudian siap untuk menyumbangkan hartanya untuk takjil dan lain sebagainya Kita gak tahu Puasa kita atau puasanya orang yang Kita beri iftar yang lebih diterima Allah Kan lumayan kalau dia diterima, kita dapat pahala diterimanya puasa Sedangkan puasa kita boleh jadi Nasibnya gak jelas Nah ini yang kemudian kita tanamkan terus Ini Lampunya persisnya, lampunya masih cukup karyan Yang ruang utama seperti ini Dulu ketika ada yang mau nyumbang Kita tanya penyumbang lampunya Bapak, nyumbang lampu Atau nyumbang beling, Pak? Maksudnya gimana, D? Nyumbang lampu itu Kalau nyumbang beling ini kami terima Jazakumullah khairan Semoga Allah mengganti berlipat untuk Bapak Nah, kalau nyumbang lampu Itu sambil tetap bisa nyala Maka ditambah dana listrik tiap bulan itu namanya nyumbang lampu pak. Nah kalau nyumbang peling ini kami terima. Jadi nyumbang peling atau nyumbang lampu? Oh iya ya deh ya. Nyumbang lampu sekalian deh. Nah kemudian tanda tangan komitmen bayarin listrik sekian ratus ribu tiap bulan saat itu gitu. Jadi caranya kan begitu. Orang itu memahami amalnya itu sempurna gitu. Deh saya mau nyumbang karpet tapi khusus untuk pengimaman. Kenapa pak? Lo pengimaman kan paling sering dipakai. Enggak pak. Di sini pengimam Bukan yang paling sering dipakai. Lo yang sering dipakai yang mana? Seluruh bagian. Karena kita seluruh bagian ruang utama selalu penuh kalau sholat jamaah. Oh gitu. Iya. Kalau pengimaman sedikit pak, cuma sekian. Nah coba bayangkan pak, imamnya tuh belum, belum tentu diterima lo pak sholatnya. Lo jamaah itu lebih banyak. Itu boleh jadi banyak yang orang itu enggak lihat dia itu menonjol tapi justru lebih ikhlas dan lebih diterima pahalanya sama Allah. Oh itu biasanya dia di sebelah mana? Oh, itu rahasiaNya Allah, Pak. Jadi kalau mau dapat pahala semua, karpet untuk seluruh ruang utama, ini cuma begini, Pak. Ini pilihannya ini, ini ini. Monggo pilih yang mana. Kalau ini dapat sekian meter, kalau ini dapat sekian meter, Pak, ini sekian meter. Ya udah, saya pilih yang ini. Gitu. Data juga menjadi bagian penting. Foto tahun 60-an, ada bapak-bapak sepuh pakai kain batik, sarungan pakai peci, itu sedang mengawasi tukang aduk semen fotonya kita perbesar gede, di bingkai yang bagus ukir-ukiran kita bawa ke cucunya yang sudah jadi pengusaha kayu jati terkenal oh. Pak, ini dulu kakeknya, ketika mengawasi pembangunan masjid Masya Allah amal jariah beliau begitu besar Sekarang masjid itu Sampai sudah tidak mungkin Menampung jamaah karena meludak Nah ini insya Allah Masjid akan kita renovasi Kalau berkenan melanjutkan Amal jariahnya kakek Besok malam kami undang Untuk hadir rapat Berbunga-bunga hatinya Hari berikutnya ikut hadir rapat Lalu diangkat jadi ketua Panitia Renovasi Mau budget renovasi pada saat itu Rp2,2 miliar dan dia nyumbang separuh foto itu harganya Rp1,1 miliar <tuk> jadi kita 2003-2004-2005 renovasi Majid Jogokarien itu itu gak pernah ngedarkan proposal kemana-mana nawar-nawar itu enggak kita cuma pasang sepandu sepanjang jalan tulisannya mohon maaf ibadah anda terganggu masjid sedang kami renovasi bawahnya nomor rekening nomor masjid itu nggak usah minta-minta wow memang bukan minta kok untuk masjid itu ini kemudian kebutuhan orang untuk beramal soleh itu sampai donatur donatur marah-marah kok saya nggak dihubungi ini masuk kurang apa ini terus ngamuk yo ini saya saya saya gitu. Sekarang enggak diminta. Itu, masa saya enggak dibagi pahalanya? Wow, wow, apa yang belum? Anu, Pak. Mihrab belum. Mihrabnya mau apa? Granit? Enggak, Pak. Granit sudah terlalu biasa. Apa mau ini? Akhirnya kan Anda lihat kan, mihrab yang masih jelek karena ada apa? Kayu jati utuh. Kayu jati. Assalamualaikum nanti kalau masjid sedang memerlukan, boleh dijual ya pak <tik> <tik> nah, jadi apa yang kemudian menjadi ini? mimbar, mimbar ini sedang saya tawarkan mimbar saya itu anu di Jogokaren itu gak enaknya begini saya pengen sebenarnya mimbarnya Jogokaren kan sekarang kayak mimbar pejabat gitu mimbar ala Muhammadiyah kalau kata sekarang yang lebih mirip ke mimbar gereja, mohon maaf ini kritik saya soal Muhammadiyah gak apa-apa ya Nah, masalahnya Masjid Jogaren itu kan dulu Nadir wakafnya Muhammadiyah. Meskipun sekarang mau diserahkan sebagai masjid untuk umum gitu ya. Saya mau mengubah, kita mimbarnya mau kita miripkan mimbarnya Rasulullah. Nanti saya dituduh NU. Uh. Mimbarnya yang berundak gitu ya. Yang terbuka. Jadi mimbarnya Rasulullah itu bukan ditutupi di bagian sininya. Enggak, mimbarnya Rasulullah itu yang kemudian undakan naik ke atas dan terbuka. Gitu. Tapi hmm. Kadang-kadang yang afdol itu boleh ditunda. Kalau bisa bikin ribut. Nah, soal mimbar saja kok enggak apa-apa. Sekarang adanya begitu biar dulu gitu ya. Nanti suatu saat kalau kita sudah mensosialisasikan dengan baik, kita kan nanti ngomongnya bukan ini mimbar tapi kita nyosialisasikannya mimbar Al-Madinah gitu. Kita kan sosialisasinya mimbar Al-Madinah. Fotokan mimbar Ka'bah Madinah itu kayak apa? Oh, begini berarti timbang kita perlu disesuaikan ini lah kalau yang toko-toko sudah bilang begitu kan asal tinggal jalan gitu ya nah hal, hal semacam ini proses bagaimana pendataan pemetaan ini menjadi hal yang penting potensi-potensi yang ada ternyata gitu ya Jogokaryan tahun 2000 itu kemudian punya orang warga ahli son sistem direktur sebuah radio swasta di Jogja luar biasa nah, ahli son sistem ini kita hubungi beliau, kita minta, mohon ilmunya untuk memperbaiki audionya masjid supaya bagus, supaya enak, orang nggak terganggu kresek-kresek, orang nggak merasa kemudian terlalu nyaring di telinga, tetapi tetap bisa mendengar dan syahdu. Beliau selesaikan dan bahkan beliau sumbang dan beliau itu mengecek selalu, mengawasi kalau mau ada ada. Jadi beliau nungguin ada Tapi begitu ada selesai, beliau pamit pulang belum salat. Belum salat tahun 2000. Beliau mulai salat 2004. Empat tahun kemudian setelah menggawangi son sistem asid itu baru beliau mau salat. Dan kemudian rajin berjamaah. Dan kemudian wafat ketika sedang tahiyat akhir tahun 2007. Kan indah yang begitu. Kita bisa cerita kepada anak cucu itu di Jogokarian dulu anggota pemuda rakyat kalau ada anak pergi ke masjid dilepasin anjing biar dikejar pernah dia pasang di pengimaman masjid mercon yang gedenya segini jadi ketika sholat terawih imamnya hampir kena serangan jantung Wah, gitu sekarang itu selalu di soft terdepan enggak ada yang lain. kan proses gitu ya bagaimana pemetaan itu melihat kepada setiap orang untuk diperlakukan di dalam dakwah ini sesuai dengan hal yang membuat dia nyaman. Pemetaan kemudian pelayanan masjid menjadi tempat pelayanan yang indah. Masjid Nabawi itu bagian belakang menjadi tempat ahlussuffah Abu Hurairah teman-teman yang belum punya rumah, belum punya tempat tinggal, geletaknya di masjid. Tidurnya di masjid. Jadi kalau ada masjid ada tulisannya dilarang tidur di sini, sesuai sunah enggak? Enggak sesuai sunah, wong Abu Hurairah dulu tidurnya di masjid bersama kawan kawannya kalau memang tidak ingin ruang utama terganggu, tinggal sediakan ruang sebelah yang lebih bagus, lebih nyaman. Kalau perlu sediakan bantal, tulisin di persilahkan istirahat di sini. Pasangi dispenser, ada air panas, ada air dingin. Sediakan kulkas, gitu ya. Ada di situ kompor gas untuk memasak, air panas di lemarinya tersedia, minimal makanan instan, gitu ya yang siap saja din dimasak. Nah, dipersilahkan istirahat di sini. Insya Allah jamaahnya makin ramai. Salah-salah kalau siang pasti milih istirahat di situ, gitu ya. Karena pelayanan gitu ya. Jogokarian itu tempat istirahat yang nyaman untuk berbagai salah ada yang bawa sepatu, ada yang bawa macam-macam gitu ya. Itu kalau siang istirahatnya di mana? Jogokarian. Minum ada. Apa ada? mau masak ada, mau mandi boleh jadi bagian dari pelayanan itu kadang-kadang orang berpikir masjid itu berpikir jangka pendek itu pemborosan kita berpikirnya panjang karena pengalamannya lampu masjid tahun 80an itu petromax besar lampu warga karena listrik belum masuk itu masih lampu teplok kecil-kecil maka anak-anak kecil itu kalau badaisya ngerjakan PR itu ke masjid, kenapa? lampunya terang dan itu bisa main sampai malam. Kalau pengurus masjid berpikir efisiensi, habis isa matikan lampunya. Tapi karena pikirannya adalah investasi, Alhamdulillah, itu anak-anak yang dulu kalau malam mengerjakan PR di masjid, sekarang tinggal di banyak tempat, berkarir di banyak perusahaan, mereka semua mendaftar jadi donatur tetap masjid. Karena lo kami itu gak mungkin bisa kayak gini kalau gak belajar di masjid. Kan gitu maka memfasilitasi anak-anak supaya betah di masjid itu bagian dari pelayanan wifi sudah sejak 2004 di itu kan komputer yang bebas diakses cuma sebelahnya ada kotak infaknya Lalu daripada ke warnet kalau memang cuma mau ngerjakan tugas di masjid aja ada beberapa bisa di akses di ruang remaja masjid. Karambol, pingpong, bridge, domino. Macam-macam <laughs> alat permainan, samsak untuk ketangkasan. Berbagai hal kita pasang di sasana yang kita sebut sebagai sanggar aula, bagian dari masjid yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan remaja. Itu kalau ada anak main di masjid Pengurus masjid berkewajiban Membikinkan teh Membelikan kuringan Main di masjid Terfasilitasi Di tempat lain tidak terfasilitasi Oke Jadi Kemudian ini membuat anak-anak terikat di masjid Karena apa? Masa depan dakwah kita Di anak-anak, saya paling sedih Kalau ada masjid isinya Manula Ya Allah ini 30 tahun lagi Jangan kok 30 tahun, 10 tahun lagi gitu ya Sudah mungkin single factor Mu'adhin, iqomah, imam sendiri Jadi masjid itu kan yang penting bukan megahnya, besarnya Kalau megah besar saja, gak ada jamaah Kan jadi beban buat masyarakat Wah masjid ini minta infak terus buat bayar listrik, bayar persiap Dan masjidnya gak pernah punya kontribusi apa-apa itu persoalan Hashtagnya persoalan Pakai shin Persoalan Maka Jamaah itu fair kok, kita bisa menjelaskan Kalau memang kita belum mampu, jadi 2005 sampai 2010 Joko itu mengkreasi program namanya Masjid ah, Namanya Jamaah Mandiri 2000 10-2015 namanya Masjid Mandiri, 2010 eh, 2015-2020 namanya Masjid Barokah. Ketika 2005-2010 itu namanya Masjid Mandiri, tahun 2005 kita sosialisasikan kepada jamaah, biaya masjid per tahun dibagi 52, ketemu biaya masjid per minggu, dibagi kapasitas tempat sholat, ketemu biaya masjid per kapita per minggu. Itu kita seseran pada jamaah kita sampaikan bapak ibu sekalian jazakullahi heran telah berkenan untuk beribadah di masjid Joko Karyan. Biaya ibadah di masjid kita per minggu adalah sekian. Kalau bapak dan ibu infak per minggunya sejumlah itu, maka bapak dan ibu adalah jama'ah pendiri. Kalau bapak dan ibu infaknya setiap minggu lebih dari ini, maka bapak dan ibu adalah jamaah yang mensubsidi ibadah orang lain. Pahala orang lain yang beribadah itu insya Allah juga mengalir kepada bapak ibu tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun tiga Kalau bapak dan ibu infaknya kurang dari itu Maka bapak ibu adalah jamaah yang ibadahnya masih disubsidi orang lain Meski demikian kami sangat berbahagia melayani bapak ibu beribadah di masjid ini jazakumullah khairan Pekan berikutnya infak naik 400% Ternyata tidak ada orang yang mau ibadahnya disubsidi Mereka fair kok jamaah itu Jadi yang asik saja Fair buat jamaah masjid mandiri ini terus berkembang sampai ah, jamaah mandiri sampai ke masjid mandiri. Masjid mandiri itu artinya masjid mengupayakan semua biaya operasional dari hal-hal yang bisa diikhtiarkan oleh masjid. Kita sewakan dekat menara untuk transceiver, kita sewakan untuk berbagai macam hal, kita bikin layanan musafir di masjid Jogokarang ada dua kamar yang selalu disiapkan untuk musafir. Kalau anda musafir kelana Raden Mas kabur kanginan gitu ya. Tidak jelas di Jogja semua hotel booking penuh gitu ya. Coba ke Jogokaren siapa tahu masih ada kamar yang bisa kita sediakan. Haknya musafir, Anda boleh berinfak tetapi kita tidak tentukan tarif untuk dua kamar ini. Yang ditentukan tarifnya ada 12 kamar. Yang kemudian ini untuk musafir yang cukup berada dipersilahkan untuk membayar. Bayarnya tidak mahal, kita cuma membuka harga dengan layanan sekelas Hotel Melati tujuh. Melati tujuh itu di bawah bintang tiga, kan itu ya. Sekelas Melati tujuh, maka kemudian anda membayar cukup kalau nggak salah seratus delapan puluh ribu. Kaitu. Nah, jadi alternatif monggo. Tapi kayaknya sudah penuh sampai Maret. di Dipusong gitu ya. enggak, nggak. nggak Mudah-mudahan masih banyak ada step yang kosong. Terutama kalau weekdays. Tapi kalau hari Libur biasanya penuh. Jadi ini layanan kita. Ini Masjid Mandiri artinya semua yang dari jamaah kembali ke jamaah. Semua yang dari jamaah kembali ke jamaah. Sejak 2005 sudah ada universal coverage asuransi untuk kesehatan untuk seluruh jamaah aktif Masjid Jogokaryan. Jadi berobat di klinik Masjid gratis, dirujuk ke rumah sakit manapun bawa kartu sehat Masjid Jogokaryan gratis ini yang kita kreasi sejak tahun 2005 jadi kita ini kelihatannya kalau diserai untuk ngurus Indonesia bisa <laughs> itu sudah bisa, mereka pakai kartu itu dan kita kemudian kadang-kadang bikin kejutan untuk jamaah seperti 2 tahun yang lalu kita tiba-tiba pasang uh, presensi sidik jari jadi untuk yang jamaah hadir sholat dipersilahkan untuk presensi dengan sidik jari 4 bulan kemudian, mereka tidak tahu kenapa ada presensi sidik jari. Pengennya kan kelihatan biar disiplin. Itu gara-gara waktu itu Ustaz Jajir baru pulang dari Kyoto. Pulang dari Kyoto, wisuda anaknya, Dr. Sofan Albana wisuda. Dia pulang itu bawa foto-foto banyak, itu mengumpulkan takmir pengurus RT, pengurus RW. Foto itu dipresentasikan kemudian mengatakan, Bapak Ibu sekalian dalam 3 tahun, bisakah kampung kita kayak kota Kyoto? bersihnya, rapinya, teraturnya, taman-tamannya, gitu ya, yang beliau harapkan. itu kita susun kemudian programnya. nah, termasuk di antara itu ada presensi sidik jari untuk yang sholat 5 waktu. setelah empat bulan, oh bulan, kita umumkan 4 jamaah paling rajin sholat berjamaah dan tercatat dibuktikan dengan presensi sidik jarinya, diberangkatkan umroh. jadi hal-hal semacam ini akan menguatkan semangat beribadah, gitu ya, yang kemudian ada di sana. Jadi gerakan subuh berjamaah kita juga mulai tahun 2005. Saat itu kita bikin undangan. Undangannya, Ithah ya, Bapak Ibu Saudara, kayak undangan nikah. Dicetak bagus, by name. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pelusan nama dan gelar, gitu ya. Mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam acara perhelatan besar yaitu solat subuh berjamaah yang akan dilaksanakan esok hari pada pukul 04.15 WIB di Masjid Jepukharyan dengan penceramah ini menu hidangan yang disediakan 1,2,3 bawahnya ada hadis-hadis tentang keutamaan subuh berjamaah itu kita sebar jadi setiap tahun kita kedarkan undangan itu jadi Rabu Burjum kuliah subuh menunya Burjum Uh, Jumat tadabur, tangi-tangi dar bubur. Tangi-tangi <tuh> dar bubur itu bangun-bangun langsung makan bubur gudeg. Ya. Oh itu ahad. Kalau Jumat itu roti dan susu. Nah, susunya kopi gitu ya. Kopinya kopi susu, susunya susu ibu, ibunya ibu tani, taninya tani kopi gitu kan. Ya. Semuanya anak-anak itu kopi susu, kreasi untuk kemudian menggerakkan subuh Alhamdulillah target kita tahun ini adalah subuh bisa 70% dari Jum'at sudah tercapai 60% dari Jum'at, gitu dari hitungan jamaah ini proses yang terus harus kita gulirkan, gitu. karena pelayanan kita punya dusun-dusun binaan -dusun di dilarang merapi dan lain sebagainya, gitu ya. Yang kalau ustadz-ustadz dari Jogokariat diutus untuk ngisi pengajian di sana, itu warga sana itu nggak pernah bayar pakai uang. Tapi mereka luar biasa. Satu ustadz dikasih sekarung sayuran, karena mereka kan punya kebun-kebun sayuran gitu kan. Itu ustadznya kalau pulang dari merapi merapi itu Pak, bawa sayuran itu. Nah sayuran itu kemudian kita letakkan di masjid ada tempat yang kemudian khusus sebagaimana dulu para sahabat itu yang punya kelebihan tepung menggantung tepungnya di tiang masjid dan mengizinkan siapapun yang memerlukan untuk hari itu masa untuk ngambil kita juga letakkan sayur itu di satu tempat di masjid siapa yang hari ini perlu masak sayuran ambil di masjid kita umumkan lewat pengeras suara jadi hal-hal semacam ini sinergis terus nyambung terus gitu karena kita punya pembetaan punya semangat pelayanan tadi gitu ya habis pelayanan Kemudian pemberdayaan Jadi, Pemberdayaan ini bagian paling penting Empowering dari sebuah masjid Jadi kita semua Diajari di Jogokarian Pekerjaan utama Takmir masjid karyawan Allah Sampingannya sekretaris Daerah Sampingannya direktur Perusahaan Sampingannya Tukang jalan-jalan Kayak saya Sampingannya, macam-macam yang sampingannya Ada pejabat pemuda Berbagai hal sampingannya Kerjaan utama, karyawan Allah Digaji, banyak gajinya Wong kerja sama orang aja digaji Masa kerja sama Allah gak digaji Apa bentuknya, terserah Allah Sering berupa kejutan karena kejutan adalah tanda rezekinya orang bertakwa wairzuhuhu min haithu layahtasib kalau rezekinya tetap, terus bisa diduga, terus pertanyakan ketakwaan saya PNS, gaji tetap, bisa diperkirakan takwa gak ya? kan takwa itu min haithu layahtasib bukan gitu, kan rezeki gak harus bentuknya uang, karena uang kita juga bukan selalu rezeki kita Rezekinya orang juga bisa. Ada orang re, gajinya banyak, rezekinya sedikit. Gajinya 50 juta. Gajinya 100 juta per bulan. Gajinya 200 juta per bulan. Eh ada loh orang gajinya 200 juta per bulan pernah ngeluh sama saya. Salim, saya tuh dulu mau makan enak, nggak punya duit. Waktu muda Untuk beli. Sekarang mau makan enak, dilarang dokter. Mau makan kuri, jangan pak kolesterolnya. Mau makan manis, jangan pak diabetesnya. Mau makan asin, jangan pak hipertensinya nasib nasib katanya kata. rezeki itu masing-masing ada orang uangnya banyak rezekinya sedikit ada uang ada orang uangnya sedikit rezekinya juga sedikit ada juga yang begitu tapi ada orang yang bahkan kadang nggak punya uang tapi rezekinya banyak masya allah salah satu kawan saya itu namanya Mas Budi itu Jadi beliau kalau tidak punya uang itu selalu bisa menembak. Kami itu kalau tidak punya uang, pasti makan enak. Entah itu ada kiriman akikoh. Entah itu ada apa. Pokoknya kalau tidak punya uang, itu pasti makan enak. Bismillah. Tidak usah punya uang. Cukup kartu debit. Tidak usah punya uang. Bayar kemana-mana cashless pakai kartu debit <laughs> hidup itu pas-pasan saya itu merasakan pas pasannya hidup itu nikmat gitu ya jadi menjelang ramadan kemarin itu kan tiap sore kan ada anak-anak tafid di rumah gitu ya itu kita sudah bingung ini kalau ada tamu suruh suruh duduk di mana karena semua ruang tamu sampai ruang keluarga sudah dikuasai oleh anak-anak yang ngaji tafid, duh ini gimana ini ini gimana ini hitung-hitung saya minta istri Ya, dihitungkan, kalau kita naikkan bagian belakang itu jadi dua lantai habis berapa, konsultasikan sama tukang yang biasanya arsitek itu Rek, dihitungkan, besar ya itu baru ngitung besar, gitu dan kita merasa gak punya duit hari berikutnya penerbitnya telepon, kok ini ada royalty, belum diambil ini berapa jumlahnya, sekian, pas ya Allah, gitu. kok mahat tahu Akhirnya Alhamdulillah Ramadan kemarin ditambah satu bulan syawal itu Kami ngungsi kontrak rumah dulu gitu ya Rumah direnovasi sekarang Alhamdulillah Menikmati kalau pas capek-capeknya itu di bawah gitu ya Berbaring di salah satu kamar Itu di atas ada suara kutup kutup kutup kutup kutup Anak-anak sekarang ngajinya di atas <laughs> Jadi ini nikmatnya pas-pasan begitu Ini saya mikir lagi nih gitu ya. Ini Alhamdulillah atas dipakai anak-anak ngaji lah kok bawah sudah kadang-kadang arisan pertemuan ibu-ibu macam-macam ini tamunya nggak dapat tempat lagi ya Allah ini tamunya sudah nggak dapat tempat lagi ya Allah itu tetangga kayaknya sudah mau dijual ya Allah gitu ya begitu <tik> <tik> <tik> tinggal begitu saja lah gitu ya jadi enteng-entengan hidup itu kalau bisa kita jawab semua nikmat sejak sekarang biar hisapnya ringan punya mobil buat apa jawab dulu buat apa. Ya Allah, itu mobil. Kami tuh takut ya Allah kalau punya mobil nanti ditanya berbagai nikmat itu ya. Kau anugerahkan kepada kami. Lah, tapi itu tetangga tiap Senin sama Kamis itu cuci darah ya Allah. Lah kalau kami bisa nganter kan kami bisa dapat pahala dan kadang-kadang nunut mobilnya ya Allah. Kalau gitu kami enggak keberatan dikasih mobil ya Allah. Kan gitu ngomong sama Allah itu asyik-asyik aja gitu ya Jadi Soal nikmat gak usah seru Suami juga begitu, punya suami buat apa ya? Apa? Gak penting kan suami itu Maryam wanita termulia Asiyah binti Muzahim wanita termulia dalam Quran Dua-duanya wanita termulia dalam Quran Selain Khadijah dan Fatimah yang di hadis Nah yang di dalam Quran Maryam suaminya siapa? enggak ada Asia suaminya siapa? Tuh, yang enggak punya suami sama yang suaminya paling ngeri sepanjang zaman itu bisa jadi wanita paling mulia lah kalau begitu suami buat apa? penting gak sih? suami penting kalau untuk apa? ya Allah karuniakan suami yang saleh yang bisa meningkatkan kapasitas ketaatan yang bisa kami lakukan bersama jadi suami itu fasilitas untuk berbuat taat lebih besar kan gitu, Istri itu apa? fasilitas untuk berbuat taat lebih besar maka kita tidak perlu menggantungkan kebaikan kepada suami ya Allah, pengen suami sholat yang bisa membimbing saya yang bisa ngeimami sholat tahajud yang bisa membangunkan saya untuk dikerullah di malam hari yang bisa ngajak saya untuk sahur puasa sunnah yang bisa, gak usah yang begitu itu macam baker juga bisa nggak usah yang begitu tapi suami yang apa yang bisa bersama-sama dengan saya meningkatkan kapasitas ketaatan kami kepadamu kan gitu dengan adanya suami ada yang nganter pengajian yang jauh-jauh gitu ya nganter ke panti asuhan nyantuni anak yatim nganter ke fakir miskin nganter ke berbagai macam tempat itu fasilitas untuk menambah ketaatan ini ini oh yang kayak itu gue jaga aja kata Eh, enggak. Cari yang soleh lah yang begini, tu ya. Yang saya memahami, yang bisa meningkatkan kapasitas ketaatan karena dengan pendapatannya akan saya tasarofkan di jalanmu. Yang akan meningkatkan kapasitas ketaatan karena darinya saya berharap seorang anak, dua orang anak, tiga anak, tu ya. Kan dua anak cukup, tiga anak lebih dari cukup, empat anak baik, lima anak baik sekali, enam ke atas istimewa. Hmm, Kayak nilai rapot dulu kan. Gitu -gitu. Kita ini dikasih tahu dua anak cukup gitu kan. Iya dua anak cukup, tiga anak lebih dari cukup. Empat anak baik. Lima anak baik sekali, enam ke atas istimewa. Ini gitu ya yang akan mereka ya Allah, kelak mendoakan kami ya Allah. Nambah-nambahin amal soleh kami ya Allah. Karena mungkin amal soleh kami terbatas ya Allah. Anak-anak kami yang nanti mendoakan ya Allah. Ya nah, kalau enggak punya suami yang soleh kan, susah punya anak soleh ya Allah gitu ya menambah fasilitas ketaatan ya allah pengen dapat istri soleha cepet ya kalau kajian beginian mah jadi ini masjid ya apa hubungannya masjid sama istri lagi ya Di proses bagaimana kemudian kita membangun sebuah komunitas yang menjadi awal peradaban kalau kemudian merujuk kepada institusi fisiknya itu masjid gak yang lain bukan istana bukan kantor bukan segala hal itu masjid nah di Indonesia ini kita sudah punya banyak masjid di luar negeri teman-teman India, Pakistan, Bangladesh dan Turki jauh lebih semangat bikin masjid daripada kita bukan semangat sih sebenarnya lebih mampu Karena orang Indonesia ketemu orang Indonesia kalau di London itu pertanyaannya masjidnya di mana ya? Itu yang soleh. Kalau orang Pakistan, Bangladesh ketemu sesamanya di London itu pertanyaannya kita mau bikin masjid di mana ini? Wow oh, levelnya beda kan itu levelnya beda. Tapi nggak apa apa tugas kita bukan bikin masjid. Tugas kita memakmurkan masjidnya Bikin program-program kreatif. Saya cerita kemarin di tulisan saya tentang Paris dan kebangkitan yang rendah hati di Newcastle program-program dakwahnya IDC. Islamic Diversity Center di Newcastle itu, itu inisiatornya banyak teman-teman Indonesia. Makanya idenya kreatif-kreatif. Kerja bakti bersihin sampah tiap Sabtu pagi. Kenapa? Jumat malam hari rayanya orang Inggris. Hari raya apa? Minum-minum. Maka, ketika Sabtu pagi, mereka semuanya teler, sampah berserakan, di mana-mana, itu tugasnya komunitas muslim. Ambil, ambil, ambil musim salju, kerja bakti bersihin salju dari trotoar salju itu tampaknya indah, saya baru ngerti waktu di Sheffield kemarin, turun salju sedikit saja di trotoar, saya jalan di situ pakai sepatu, bleser jatuh, licin Masya Allah, nah ternyata kemudian membersihkan salju di trotoar itu amal soleh yang besar donor darah orang Inggris yang bisa donor darah semakin terbatas, kenapa? HIV, tato, terus apa lagi? tatoo nggak boleh, tatoo nggak boleh, tatoo nggak boleh. boleh, terus kemudian berbagai macam penyakit, eh komunikasi muslim kan sihit sihit, sehat banget itu kata orang magelang sihit, magelang, gitu ya kalau nyebut yang benar magelang, <tuh>, itu kan sihit, sehat gitu, jadi Blood centernya, blood centernya UK Itu berterima kasih sekali kepada komunitas muslim Karena 80% don, Donor rutin mereka muslim sekarang Karena Yuk dakwah di panti jompo Datang ke panti jompo Dengerin curhatnya orang jompo gitu. Saya tanya ke Imam Abdul Basit, Kenapa sih kok dakwain jompo Kan bentar lagi wafat Buat apa juga didakwain da'wahin gitu kan Kata beliau Masya Allah akhi kalau ada orang mati dengan mengucap, La ilaha ilallah Muhammad rasulullah, meskipun dia mati itu dia menyuburkan bumi ini dari bagi dakwah, pasti. Terus ke anak-anak, ini dia pakai kostum, kostum apa namanya, uh, superhero itu. Terus pergi ke rumah sakit bangsal anak, hibur anak-anak bulian pada sakit itu, asik. IDC programnya. Ya seperti ini yang akan harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. SalingSapa.com berteman dalam kebaikan.